Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wasayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ilayamiddin Allahumma allimna ma yanfa'una Wa bima allamtana Wa zidna ilman wa amalah Para pemirsa Roja TV Dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat Dimanapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita kembali Dalam kajian ilmiah ini Kajian yang membahas tentang Kaedah-kaedah dalam fikih Islam Dan Alhamdulillah Kita sudah membahas Banyak Kaedah-kaedah tersebut Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan ilmu kita ilmu yang berkah Ilmu yang memberikan manfaat pada diri kita Dan memberikan manfaat juga kepada masyarakat kita Salawat dan salam Semoga selalu terlimpahkan Kepada Nabi yang sangat kita cintai Kita junjung tinggi Kita percayai Kita teladani Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat di manapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu kaidah tentang penggabungan niat. Kaidah yang berkaitan dengan penggabungan Niat dari beberapa ibadah yang Sama Dan dilakukan dengan Satu amalan Apakah hal itu Dibolehkan di dalam syariat ini Ataukah tidak Kaedah yang akan kita bahas adalah kaedah Iza jitama'at Ibadatan Min jinsin wahid Iktafa'an huma Au uktufi'an huma Bifi'alin wahid Iza kanal maksudu wahida Apabila Ada dua ibadah Yang berkumpul Dan keduanya Satu jenis Maka dengan mengerjakan salah satunya Sudah mencukupi untuk keduanya Jika maksudnya sama Apabila ada dua ibadah yang satu jenis berkumpul Maka dengan mengerjakan salah satunya Sudah mencukupi untuk keduanya Apabila maksudnya sama Atau maksudnya satu ya. Ini adalah kaidah yang sangat penting Bagi kita semuanya Untuk kita ketahui karena dengan kaedah ini kita bisa meringkas amalan-amalan ibadah yang tujuannya sama dan satu jenis misalnya sholat kubliyah subuh misalnya ya kemudian sholat sunnah wudu kemudian Sholat Tahiyatul Masjid, ya jenisnya sama, ya sholat, waktunya sama, kemudian tujuannya juga sama, memanfaatkan waktu untuk sholat, memanfaatkan waktu tersebut untuk sholat. Maka apabila berkumpul dalam satu waktu, ya jenisnya sama, tujuannya sama, maka kita boleh sholat dua rakaat saja. Dengan tiga niat ini Dan insya Allah Allah yang maha Luas karunianya Dan maha pemurah Akan memberikan kepada kita Tiga pahala Hal ini Sebagaimana dikatakan oleh Banyak ulama Di antaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Rahimahullahu ta'ala Ulama besar dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan, jika jamaat ibadat tani fi waktu yang apabila ada dua ibadah yang satu jenis, apabila ada dua ibadah yang sejenis, solat dengan solat misalnya, puasa dengan puasa satu jenis dan berkumpul dalam satu waktu laisat ihdahuuma maf'ulatan 'ala jihati al-qada' wa la 'ala tariq at-taba'iyyah lil-ukhra fil waqt tadakhalat af'alu huma salah satunya Bukan dikerjakan Untuk mengkodok Juga bukan karena mengikuti ibadah yang lainnya Yang satu waktu Maka dengan mengerjakan satu saja Bisa mewakili yang lainnya Ya Ibnu Wajab mengatakan Apabila ada dua ibadah Dua ibadah ini Satu jenis dan berkumpul dalam satu waktu salah satunya bukan untuk mengkodok atau bukan atau dilakukan bukan karena mengikuti yang lainnya <tuh> bukan sebagai pengikut yang lainnya maka cukup melakukan satu saja untuk mencukupkan ibadah yang lainnya dengan melakukan satu sudah cukup ya. Ini pemaparan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Dari perkataan beliau ini kita bisa menyimpulkan ya syarat-syarat dari penerapan Kaedah ini. Syarat yang pertama kedua ibadah tersebut satu jenis ya bisa dua bisa tiga bisa empat ya, yang penting satu jenis bisa dua bisa lebih dari dua kalau tidak satu jenis maka tidak bisa digabungkan ya puasa dengan puasa kalau puasa dengan sholat tidak bisa digabungkan ya sholat dengan haji tidak bisa digabungkan harus ya puasa dengan puasa, salat dengan salat, mandi dengan mandi, ya. Ini bisa digabungkan. Wudu dengan wudu, ya. Ini syarat yang pertama. Dua ibadah tersebut harus satu jenis. Syarat yang kedua, salah satunya bukan mengikuti yang lainnya. Misalnya salat zuhur dengan salat ba'diyah zuhur ya salat ba'diyah zuhur ini mengikuti salat zuhur tidak bisa digabungkan misalnya lagi puasa Ramadhan dengan puasa Syawal Ya puasa sunnah syawal itu mengikuti puasa ramadan sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya ketika puasa syawal dia mengatakan saya ini mengkaldak ramadan dan sekaligus puasa sunnah syawal ini tidak bisa digabungkan karena so, eh, puasa sunnah syawal itu sunnahnya karena mengikuti puasa Ramadhan Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang puasa Ramadhan kemudian setelah itu dia puasa 6 Syawal ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh ya. Jelas di sini bahwa Puasa enam hari di bulan Syawal itu disyariatkannya karena mengikuti puasa Ramadan sehingga tidak bisa digabungkan. Syarat yang ketiga, keduanya dikerjakan dalam satu waktu. Kalau waktunya berbeda, maka tidak bisa digabungkan. Seperti misalnya kalau ada orang yang ingin menggabungkan antara sholat qabliyah zuhur misalnya. Dengan sholat ba'diyah zuhur. Ini tidak bisa. Karena waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Seperti misalnya orang ingin menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Tidak bisa. Di antara sebabnya waktunya berbeda. Ya. Misalnya ada orang ingin menggabungkan antara sholat duha, ya, dengan sholat qabliyah duhur. Tidak bisa karena sholat duha itu waktunya di waktu duha, sedangkan sholat qabliyah duhur itu waktunya di, ya waktunya setelah masuk waktu duhur. Yang waktunya berbeda, maka tidak bisa digabungkan. <tuh> Kemudian yang keempat, syarat yang keempat salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha ibadah wajib yang pernah ditinggalkannya. Ya. Maka ini tidak tidak bisa digabungkan. Misalnya orang eh, masuk waktu Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Kemudian dia masih punya hutang Ya, dia masih punya hutang 10 hari di tahun yang lalu. Mungkin ketika itu haid ya, dia punya udur haid atau mungkin ketika itu dia sakit ya. Atau mungkin ketika itu dia e, menyusui sehingga tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa atau kuat tapi kalau dia puasa susunya tidak bisa keluar atau dia sedang hamil ya e, dan dia khawatir kalau dia berpuasa nantinya janinnya akan terpengaruh ya kesehatannya ya sehingga dia tidak meninggalka e, tidak berpuasa di bulan ramadan tahun lalu selama 10 hari dan sudah masuk ramadan berikutnya dia juga belum mengkabknya karena udur ya misalnya karena udur maka ketika masuk bulan ramadan tersebut dia tidak bisa menggabungkan misalnya mengatakan atau meniatkan di hari pertama dia eh, niatkan untuk puasa ramadan di tahun itu sekaligus ya mengkaldok puasa ramadan di tahun yang lalu ya ini tidak bisa karena salah satunya kaldok Ya. Tidak bisa menggabungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain yang berupa qadha. Atau misalnya dia berpuasa dia eh, punya hutang puasa 10 hari. Kemudian dia mengqadha ya, mengqadha 10 hari tersebut dalam satu hari maka ini juga tidak tidak bisa dilakukan misalnya dia mengatakan saya berpuasa satu hari ini untuk mengkalok sepuluh hari ya ini jelas tidak bisa dilakukan tidak masuk dalam keedah yang kita bahas ini karena termasuk di antara syaratnya ya salah satunya tidak dilakukan karena untuk mengkodok eh, kewajiban yang telah ditinggalkan. <tuh> Inilah empat syarat yang harus terpenuhi dalam keedah ini, ya. Kalau salah satu dari empat syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak boleh menggabungkan, ya, dua ibadah atau lebih dalam satu amalan Dalil dari kaidah ini adalah dalil umum yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama al a'malu bin niyat Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya wa innaman likulli imrin ma nawaa Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan saja ya kalau dia niatnya melakukan satu ibadah tersebut untuk dua ibadah maka itu yang akan dia dapatkan ya misalnya puasa di hari Senin ya puasa di hari Senin Kemudian di hari Senin yang sama, di hari yang sama, ketika itu pas eh, hari eh, ayamul bid, atau hari putih. Dan hari putih maksudnya hari ketika malamnya, ya bulannya terang. Misalnya hari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, ya. Ketika bulan, ya, sempurna. Itu disunahkan untuk berpuasa. Di hari Senin, di hari yang sama, ketika itu juga hari putih. Maka, ketika seseorang hanya niat hari Senin saja, maka itu yang dia dapatkan. Kalau dia berpuasa, di hari itu niatnya puasa hari Senin dan puasa hari putih, ya, puasa ayyamul biid ya istilahnya dalam bahasa Arab maka dia mendapatkan dua pahala karena jenisnya sama waktunya sama yang tujuannya sama maksudnya tujuannya sama ini berpuasa di hari itu maka dia akan mendapatkan eh, dua pahala atau bisa jadi ya di hari Senin pas hari Arafah ya hari Senin pas hari Arafah maka dia boleh meniatkan dua niat di sana dan dia akan mendapatkan dua pahala dan Allah subhanahu wa taala maha luas karuniaNya Allah subhanahu wa taala maha pemurah Allah subhanahu wa taala maha mensyukuri amalan hambanya ya maksudnya ketika Allah subhanahu wa taala melihat hambanya beramal ya dan amalannya bagus niatnya juga bagus maka balasan Allah subhanahu wa taala akan jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari daripada amalan ambat tersebut. Fa man hijratuhu ila Allah, fa hijratuhu ila wa Rasulih, fa hijratuhu wa Rasulih. Ya, terusan dari hadis tadi, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk tujuan Allah, tujuan e, taat kepada Rasulullah sallallahu maka hijrahnya juga e, pahala dari hijrahnya juga. Demikian dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya. Wmkanat hijratuhu lidunya yusibuhah awimraatin yang kehohah fahijratuhu ilamah hijroilai. Tetapi kalau hijrahnya karena tujuan duniawi atau karena mengejar wanita, ya, karena ingin menikahi wanita yang ada di tempat hijrahnya tersebut, hanya itu tujuan dia, maka itulah yang akan menjadi bagian dia ya dari amalannya. Ya. Hadis umum ini bisa menjadi dalil dari kaidah yang sedang kita bahas, ya. Setiap amalan itu tergantung niatnya. <tuh> Kalau dalam beramal kita bisa membaguskan niat ya, maka pahala dari amalan kita sesuai dengan niat kita. Kalau misalnya kita bisa ya menjadikan satu amalan ya, tapi niatnya dua. Ya dan memang sesuai dengan kaedahnya maka kita juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua pahala amalan. <tuh> contoh penerapan kaedah, ya dari urayan tadi kita sudah uh, menyinggung beberapa contoh dari penerapan kaedah ini. <tuh> Di sini kita akan uh, menyebutkan ya beberapa contoh yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yang pertama jika ada seseorang yang berwudhu lalu dia masuk ke dalam masjid setelah azan zuhur misalnya maka dia disyariatkan untuk melakukan tiga salat yaitu salat sunnah wudhu, salat tahiyatul masjid dan salat qabliyah zuhur. Ya, ini sudah saya singgung tadi. Ya, orang wudu. Setelah wudu, dia masuk masjid. Dan ketika itu, komat untuk sholat duhurnya belum dikumandangkan. Ya, maka di sini ada tiga sunnah. Ya, sunnah yang pertama, ya sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah setelah wudu. Ini disunahkan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bilal, ya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam bermimpi dan mendengar suara sandal Bilal, mendengar suara sandal Bilal di syurga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang paling engkau harapkan? Bisa memasukkanmu ke dalam syurga. Maka Bilal mengatakan tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku solat sunnah dua rekaat. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa solat sunnah dua rekaat setelah wudu itu disunnahkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dikatakan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Salat sunnah yang pertama adalah salat sunnah wudu. Kemudian ada salat sunnah yang kedua yang disunahkan bagi orang ini ya, yaitu salat tahiyatul masjid karena dia ma baru masuk masjid. Kemudian ada salat sunnah yang ketiga yaitu salat qabliyah zuhur. Ya, ini bisa digabungkan karena memenuhi syarat tadi empat syarat terpenuhi semuanya ya syarat yang pertama satu jenis ya syarat yang kedua tidak ada kodok di sini syarat yang ketiga ya tidak ada eh, yang mengikuti ya tidak dilakukan untuk mengikuti ya sebagai amalan yang mengikuti amalan yang lainnya kemudian syarat yang keempat ya tadi disebutkan dikerjakan dalam satu waktu, ya, ini waktunya sama semuanya, maka boleh melakukan sholat dua rakaat dengan tiga niat ini, niat sholat wudu, sholat sunah wudu, kemudian niat sholat tahiyatul masjid dan niat sholat qabliah luhur. Kalau ada yang bertanya ustaz sholat qabliah luhur itu ada empat rakaat ustaz bolehkah misalnya, ya, kita sholat dua rakaat Qabliyah, zuhur, dan kita gabungkan saja, ya, yang empat rekaat kita gabung jadi dua rekaat. Kita katakan tidak boleh, ya, karena tidak memenuhi syarat, ya. Syarat apa yang tidak ter terpenuhi di sini? Syarat yang tidak terpenuhi di situ adalah syarat tabayya, ya, karena dua rekaat dan dua rekaat berikutnya ini saling mengikuti ya. Jadi dua rakaat pertama ada dua rakaat kedua. <tuh> dua rakaat yang kedua ini dilakukan sebagai pengikut dua rakaat pertama. Sehingga tidak boleh digabungkan di sini. Tidak boleh digabungkan di sini. Dan empat rakaat ini ya itu dimaksudkan semuanya. Dimaksudkan semuanya maksudnya diperintahkan untuk dilakukan semuanya. Sehingga kita tidak boleh meringkasnya menjadi dua untuk e, mendapatkan pahala empat rekaat. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh solat dua rekaat sebelum zuhur. Ya. E, kemudian e, solat zuhur. Bukan berarti demikian. Maksud saya, apabila ada orang ya, solat dua rekaat tapi ingin mendapatkan pahalanya empat rekaat, maka tidak boleh. Ya. Apabila dia sholat kobliyah dua rekaat tapi ingin mendapatkan pahala sholat kobliyah empat rekaat, maka ini tidak diperbolehkan, kenapa? karena tidak memenuhi syarat penggabungan dua ibadah atau lebih, ya, dalam satu amalan contoh yang kedua ya, apabila seseorang mendapatkan beberapa hal atau mengalami beberapa hal yang membatalkan wudhu ya, misalnya dia buang angin, ya. Kemudian buang air kecil, kemudian buang air besar, ya. Kemudian tidur. Ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Pembatalnya banyak. Dia mengalami semuanya. Maka dia tidak diharuskan untuk berwudhu. Untuk setiap pembatalnya, misalnya pembatalnya di sini ada empat, dia cukup berwudu satu kali, dia cukup berwudu satu kali, ya, karena dengan berwudu satu kali tersebut dia sudah eh, membebaskan dirinya dari <tuh> keadaan tidak suci dari hadis. Contoh yang ketiga, <tuh> apabila ada beberapa sebab yang menjadikan dia disyariatkan untuk mandi besar maksudnya ya mandi besar. Ada beberapa sebab yang menjadikan dia disyariatkan. Disyariatkan ini bisa berupa anjuran, bisa berupa kewajiban. Ya. Ada beberapa sebab yang menjadikan dia disyariatkan untuk mandi besar maka cukup satu mandi besar saja. Seperti misalnya ya dia berhubungan dengan istrinya, berhubungan intim dengan istrinya di hari Jumat ya. Dan sebelum berhubungan dengan istrinya dia mimpi junub. Mimpi ya, mimpi junub sehingga mengeluarkan hadas. Dia tidur di hari Jumat Kemudian mimpi basah Setelah mimpi basah Dia berhubungan dengan Istrinya Setelah berhubungan dengan istrinya Dia berpikir, oh ini hari Jumat Saya juga disunahkan Untuk eh, mandi Di Hari Jumat <tuh> Atau menurut pendapat yang lainnya Saya juga diwajibkan Untuk mandi Jumat Ya maka di sini dibolehkan bagi dia untuk mandi sekali saja dengan tiga niat sekaligus ya dengan eh, untuk eh, eh, membebaskan dirinya dari hadas hadas besar ya hadas yang dari eh, mimpi basahnya hadas yang dari berhubungan intim dan untuk eh, eh, mandi Jumatnya ini dibolehkan karena jenisnya satu, waktunya satu e, Tidak ada e, kodak di sini Dan juga e, salah satunya tidak e, menjadi pengikut e, bagi yang lainnya Sehingga <tuh> ini memenuhi syarat ya untuk digabungkan Disebutkan di sini, demikian juga contoh yang keempat Ya Apabila seseorang mempunyai hadas besar dan hadas, hadas kecil Maka jika dia melakukan mandi saja Maka telah mencukupi Untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecilnya ya. Apabila kita punya hadas besar Di saat yang sama kita kentut ya, Kita tidur setelah itu ya. Maka ketika kita bangun ya dengan mandi besar saja sudah cukup untuk menghilangkan eh, hadas besar dan hadas kecilnya. Tapi harus diperhatikan di sini ya. Mandi besar yang bisa menghilangkan hadas kecil atau tidak mewajibkan seseorang untuk wudu, ya. Itu mandi yang di dalamnya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudu kita. Ya. Kalau misalnya di tengah-tengah mandi, misalnya kita memegang kemaluan kita, ya, atau ketika mandi kita buang air kecil, ya di tengah-tengah mandi kita buang air kecil, atau ya, setelah mandi atau sebelum mandi, eh, afwan di tengah-tengah mandi kita buang air besar, ya, atau buang angin, ya, maka ini tidak cukup ya untuk menghilangkan hadas kecilnya, ya ini tidak cukup untuk menghilangkan hadas kecilnya, hadas besarnya saja yang hilang. Setelah mandi kita wajib untuk berwudu, ya perlu diperhatikan ini, ya jangan dipukul rata, ya jangan dipukul rata, pokoknya kalau sudah mandi berarti saya sudah tidak wajib untuk wudu lagi, tidak demikian, ya ini harus diperhatikan ya, karena banyak yang salah faham dalam masalah ini. Apabila ketika mandinya dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, maka setelah mandi dia harus berwudu lagi. Start bagaimana kita mandi tanpa tanpa memegang kemaluan. Kita katakan bisa. Kita katakan bisa. Misalnya <tuh> ketika kita mandi kita masih e, menjaga tangan kita agar tidak e, E, memegang e, kemaluan atau misalnya kita tutupi kemaluan kita dengan ya, celana dalam misalnya kita tutupi dengan celana dalam sehingga ketika menggosok-gosok kita menggosoknya dari luar ya kita masukkan air ke dalam celana dalam tersebut dan kita menggosoknya dari dari luar ini bisa dilakukan ya sehingga ketika kita mandi ya kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu kita ya e, sehingga sebelum mandi misalnya kita siap-siap dulu ya kita siap-siap dulu setelah kita sudah kencing kalau kita ingin buang air besar juga kita buang air besar dulu kemudian setelah itu kita kita mandi ya ini kalau kita ingin eh, mandi kita bisa cukup untuk wuduhnya ya syaratnya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudu contoh yang kelima jika seseorang lupa beberapa kali dalam satu solat, ya beberapa kali dalam satu solat dia lupa, maka sujud sawihnya cukup satu kali, sujud sawihnya cukup satu kali. Misalnya di rekat pertama dia lupa, di rekat pertama eh, afwan, di rekat kedua, di rekat kedua dia lupa. Ini rekat pertama atau rekat kedua? Akhirnya dia mengambil rekaat pertama Dia mengambil Yang terkecil yaitu rekaat pertama Di rekaat ketiga dia lupa lagi Ini rekaat kedua atau ketiga Akhirnya dia ambil yang terkecil Oh berarti rekaat yang kedua Di rekaat yang keempat dia lupa lagi Ya Ini rekaat ketiga Atau rekaat yang keempat dia ambil yang terkecil lagi di sini ada tiga lupa ya ada tiga lupa maka cukup ya untuk eh, untuk menutup tiga lupa ini dengan satu sujud sahwi ya sujud sahwi itu dua dua kali ya dua kali sujud tapi maksudnya satu satu sujud untuk sahwi satu sujud sawi sudah sudah cukup untuk tiga Lupa tadi Tapi, Yang keenam Contoh yang keenam Jika ada seseorang Yang mendengarkan Dua ayat sajdah Secara bersamaan Jadi ada dua orang ya Membaca Al-Quran Bersama-sama Membaca Al-Quran Bersama-sama Dan sampai pada ayat Asajeda, as sampai pada ayat Asajeda, as maka cukup sujud tilawah satu kali saja. Cukup sujud tilawah satu kali, walaupun ia ya, bacaannya dua, walaupun bacaannya dua, bacaan yang pertama dari Muhammad, bacaan yang kedua dari Ali, tapi dibaca secara bersamaan, ya. Dan pendengar ini mendengarnya secara bersamaan, maka cukup satu sujud tilawah saja. Dan masih banyak ya, masih banyak contoh-contoh eh, yang yang lainnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi tentang puasa, ya di sini tidak disebutkan contoh masalah puasa. Puasa juga demikian, ya apabila ada puasa yang eh, disyariatkan dalam satu waktu, ya beberapa puasa disyariatkan dalam satu waktu dan eh, salah satunya tidak dilakukan. Eh, untuk mengkodok, ya dan bukan pengikut puasa yang lainnya di satu waktu dan satu jenis ibadah itu maka bisa dengan satu amalan untuk beberapa niat dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala kepada kita dari amalan kita sesuai dengan niat kita inilah kaidah yang Eh, sangat penting ya dalam kehidupan kita yang dengan kaidah ini kita bisa menjadikan amalan kita yang sedikit berpahala banyak ya bisa berpahala yang eh, banyak dan ini menunjukkan ya bahwa <tuh> ketika seseorang ya punya ilmu agama yang baik maka dia akan bisa menjadikan amalan-amalan dia ya lebih banyak pahalanya daripada amalan orang yang kurang ilmunya, ya makanya ada seorang ulama yang mengatakan bahwa eh, perniagaan para ulama itu pada niatnya, perniagaan para ulama itu pada niatnya karena para ulama ya mereka orang-orang yang berilmu, ya tahu tentang agama ini secara mendalam sehingga mereka Eh, eh, mahir dan eh, bisa mengatur niat sebaik mungkin, sehingga amalan yang kecil pun bisa berpahala besar, ya. Ketika niatnya sangat baik, ya. Atau amalan yang sedikit pahalanya bisa banyak, karena dia tahu bagaimana mengatur niatnya, ya. Ini eh, faedah dari kaidah yang sedang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 Walhamdulillahirabbilalamin. Naam, khairan wa atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafad dari Ni'afidzullah taala dalam pembahasan dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Baik, khotil salam azakumullah saatnya kami mengundang bagi andai yang ingin bertanya secara langsung silakan di lantelpon 0218236543 atau anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan di lantelpon 0218236543. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa, di mana? Nama Mangkadan dari Cianjur Mangkadan di Cianjur, silakan Mang Saya mau tanya, Pak Ustadz mm -hmm. uh, Mohon diulang, apakah semua uh, puasa sunak bisa digabung niatnya Seperti puasa Senin-Kemis uh, Bertapakan dengan puasa Ayamulbit Atau puasa Dawud, atau puasa Arpa Apakah bisa gitu? Baik nah baik. yang kedua apakah hmm. uh, uh, puasa wajib seperti puasa qada bisa digabung dengan puasa sunat gitu katanya kalau puasa qada digabung dengan puasa sunat jatuhnya uh, hukumnya uh, puasa sunat gitu Ustaz baik mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Tafadil Ustaz Iya, untuk yang puasa sunnah ya tidak semuanya bisa digabung dengan puasa yang lain ya untuk puasa yang sunnah tidak semuanya bisa digabung dengan puasa yang lain karena apa karena belum tentu memenuhi syarat ya belum tentu memenuhi syarat sebagaimana saya sebutkan tadi ya misalnya puasa eh, sunnah syawal ya puasa sunnah 6 hari di bulan syawal tidak bisa dikabungkan dengan puasa kado ramadan ya tidak bisa dikabulkan dengan puasa kado ramadan kenapa demikian karena puasa sunnah di bulan Syawal itu yang enam hari ya itu dilakukannya karena mengikuti puasa Ramadan ya sehingga tidak bisa digabungkan apabila ya misalnya ya seseorang <tuh> puasa sunnah misalnya puasa sunnah Senin dan dia punya kewajiban untuk mengqada Ramadannya maka bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Kenapa demikian? Karena dua ibadah tersebut satu jenis. Waktunya sama. Waktunya sama. Karena kalau seseorang ingin mengqada puasa Ramadan di hari Senin, berarti waktu qadanya di hari Senin itu. Sehingga di sini waktunya sama, jenisnya sama. Ya. Dan <tuh> Puasa Senin tersebut tidaklah dilakukan karena mengikuti puasa Ramadan tidak, ya dua-duanya berdiri sendiri-sendiri, ya tidak dilakukan karena mengikuti yang lainnya. Begitu pula, ya e, puasa Ramadan tersebut tidak dilakukan untuk mengkalau puasa Seninnya atau puasa Senin tidak dilakukan untuk mengkalau puasa Ramadannya, ya. Jadi tidak e, kedua-duanya berdiri sendiri-sendiri, ya. Maka di sini boleh digabungkan dengan kaidah ini ya yang disebutkan oleh Ibn Rajab eh, rahimahullah taala maka itu masuk dalam kriteria ini ya puasa Ramadan dengan puasa Senin, Kemis ya kahad Ramadan dengan eh, puasa Senin, Kemis bisa bisa digabungkan. <tuh> Wallahu alem. Tapi misalnya ada orang yang ingin hati-hati karena ada memang ada Perbedaan pendapat di sini dan dia ingin hati-hati sudahlah. Saya meskipun puasa eh, kawatnya di hari Senin, saya hanya meniatkan puasa kawat saja. Ya, saya hanya meniatkan puasa kawat saja. Saya takut nanti tidak sah. Maka tidak tidak menjadi masalah. Ini kehati-hatian dia. Ya. Tapi, tapi kalau misalnya, kalau misalnya dia mengatakan saya puasa kawat di hari Senin ini dan saya niatkan juga untuk puasa sunnah di hari Senin, maka tidak menjadi masalah karena semua kriteria tersebut terpenuhi di sini semua kriteria eh, yang harus dipenuhi dalam kaedah yang kita bahas semuanya terpenuhi di situ eh, <tuh> apalagi kalau sunnah sunnah semuanya apalagi kalau puasanya sunnah semuanya maka bisa bisa dilakukan misalnya puasa kamis kemudian di hari yang kamis itu dia puasa Dawud Iya, pas giliran puasa Dawudnya, pas hari Kamis. Kemudian di Kamis yang sama, iya dia eh, ayamul bid, iya hari putih. Maka tidak masalah, tidak masalah dia melakukan itu semuanya, iya dalam satu hari dengan tiga niat. Wallahu aalam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Bapak yang bertanya dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, selamat asalamualaikum. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di landalpon 0218236543. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Silakan Ibu Begini Ustaz, eh, saya mau bertanya Apakah bisa digabungkan itu eh, Seumpama saya Habis haib eh, Saya tidak tahu Perkirakan apakah masih ada darah atau tidak Tiba-tiba eh, Mungkin suami Saya dengan suami berhubungan Kalau ya. berhubungan tiba-tiba ada darah Apakah mandinya itu cuma satu Atau saya mandi khusus haid Atau dengan saya mandi khusus junub Terima kasih Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadilusat. Iya, eh, perlu diperhatikan eh, ya. Kalau kita eh, misalnya selesai haid, ya, perlu kita eh, pastikan bahawa haid kita sudah berakhir, ya. Dan tanda berakhirnya haid itu biasanya dua, ya, biasanya dua. Bisa kering, ya, bisa. Eh, datang kering di tempat yang biasanya keluar haid, ya ini yang pertama tanda yang pertama tanda yang kedua, ya ada cairan yang bening, ada yang ada cairan bening keluar eh, setelah haid, ya dengan dua tanda ini kita yakin bahwa haid kita sudah selesai dan sudah berakhir, ya sehingga eh, seorang wanita bisa berhubungan dengan suaminya. Tapi misalnya terjadi, ya misalnya terjadi tergesa-gesa, dia ngira sudah selesai haidnya dan dia melihat kayaknya sudah berhenti ini. Dia tergesa-gesa, akhirnya dia berhubungan. Setelah berhubungan ternyata masih haid, ya ternyata masih haid. Maka orang yang seperti ini menunggu, ya menunggu sampai haidnya selesai baru nanti mandi. Menunggu haidnya benar-benar selesai, setelah itu mandi, ya. Dan mandi ini cukup untuk mandi junubnya dia dengan mandi setelah haidnya, ya. Ini cukup satu kali mandi untuk dua dua hal tersebut, ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang berada di Sulawesi Dapat memahami dengan baik dan benar Apa yang telah Ustadz sampaikan Baik Untuk selanjutnya kami beralih ke pertanyaan Melalui pesan singkat dari Abu Farhan di Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Apakah niat sunnah mu'akad Bisa digabung dengan niat sunnah biasa Bagaimana Ustadz Mohon penjelasannya syukron syukur eh, Untuk pertanyaan yang sebelumnya Saya ingin menambahkan ya bahwa Wanita yang suci dari haid, ya ini diperintahkan untuk eh, mandi dahulu sebelum dia berhubungan dengan suaminya, ya sebelum berhubungan dengan suaminya dia diperintahkan untuk mandi dahulu. Karena firman Allah subhanahu wa taala, "Waysalunak anil mahid, Qul huwa ada, Fagtazilu alnisaa fil mahid, Walla taqrabuhunna hatta yadhuhran, Faida tatahrna." فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرٍ Janganlah kalian mendekati Maksudnya berhubungan intim Dengan mereka, para istrimu Ketika sedang haid Sampai mereka benar-benar suci فَإِذَا تَطَهَرْنَا Jika mereka sudah selesai dari haidnya Dan mandi Ya, maksudnya bersuci. Bersuci di sini ditafsirkan oleh para <kuh> ulama. Ya, bersuci di sini bukan hanya membersihkan eh, tempat haidnya atau tempat keluarnya haid. Bersuci di sini bukan wudu saja, tapi harus mandi. Ya, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Sehingga dia harus mandi sebelum berhubungan intim dengan suaminya ya. Kemudian kalau misalnya setelah berhubungan intim dengan suaminya ternyata masih ada haidnya maka eh, setelah itu dia harus mandi lagi, maksudnya setelah haidnya benar-benar berhenti. Dia harus mandi lagi dan mandinya ini cukup untuk haidnya ya, cukup untuk selesai haidnya dan cukup juga untuk eh, E, junubnya cukup untuk junubnya yaitu bertemunya dua khitan yang karena berhubungan tadi. Taib e, pertanyaan yang selanjutnya tadi tentang apakah sunnah muakadah bisa dikabungkan dengan e, sunnah biasa ya selama syarat-syarat empat tadi terpenuhi bisa selama empat syarat tadi terpenuhi bisa ya dua e, syarat yang pertama dua ibadah tersebut satu jenis. Ya. Syarat yang kedua <tuh> dua ibadah tersebut waktunya sama. Syarat yang ketiga dua ibadah tersebut berdiri sendiri-sendiri. Ya, bukan eh, untuk mengqada yang lain. Ya. Berdiri sendiri-sendiri, bukan juga ya mengikuti yang lain. Ya, maka dengan syarat empat syarat itu ya Sunnah Mu'akadah bisa dikabungkan Dengan sunnah biasa Wallahu aalam. Wallahu'alam Syukran Ustaz atas jawaban yang telah Disampaikan Dan masih pertanyaan Melalui pesan singkat kembali dari Abdullah di Demak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Jika kita tidak Sholat fardu di masjid Karena mengira masjid yang Biasa kita sholat sudah ikhoma Lalu kita putuskan untuk Sholat fardu tersebut di rumah Kemudian setelah sholat fardu sudah selesai kita tunaikan di rumah Ternyata masjid yang biasa kita sholat fardu di sana baru saja adhan Akhirnya kita ke masjid dan menunaikan sholat fardu yang sama Artinya sholat fardunya dua kali Ustaz Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Mohon nasihatnya yeah. uh, Sholat fardu dua kali ya yeah. Ini uh, tidak menjadi masalah yang tidak menjadi masalah dan uh, dulu ya sahabat muad uh, Rasulullah anhu beliau biasa melakukan hal ini ya beliau biasa melakukan hal ini dan tidak diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan muad di zaman dahulu ya beliau salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabawi setelah salat isya di masjid Nabawi beliau pulang Beliau pulang ke kaumnya Dan kaumnya tersebut masih menunggu Sahabat Mu'ad untuk menjadi imamnya mereka Solat Isya Sehingga beliau Solat Isya nya dua kali Solat isya, bers isya bersama Rasulullah SAW Menjadi makmum Dan solat Isya bersama kaumnya menjadi imam ya Dan para ulama mengatakan bahwa Solat wajib itu sudah gugur Dengan satu Amalan Ya sholat wajib itu sudah gugur kewajibannya dengan satu amalan sehingga sholat yang dilakukan oleh mu'ad yang kedua itu sebenarnya adalah sholat sunnah itu menjadi sholat sunnah ya dan <coughs> ini biasa dilakukan oleh sahabat mu'ad e, ibn jabal <coughs> radhiyallahu anhu dari hadis ini juga para ulama menyimpulkan bahwa orang yang sholat sunnah bisa menjadi imamnya orang yang sholat wajib orang yang sholat sunnah bisa menjadi imamnya orang yang sholat wajib karena muat di sholat keduanya itu sudah tidak wajib lagi karena kewajiban muat untuk sholat isya sudah gugur dengan sholat isya nya bersama rasulullah saw ya kemudian juga pernah terjadi di zaman nabi muhammad saw ada seorang musafir datang ke masjid. Orang datang dari perjalanan jauh, ya. Beliau ke masjid. Kemudian melihat kaum muslimin sudah pada salat. Akhirnya orang ini ingin salat fardu. Ketika orang ini ingin salat fardu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini?" Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan salat? Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW menganjurkan orang lain untuk solat berjamaah dengan orang ini yang baru datang. Padahal sahabat-sahabatnya sudah solat berjamaah bersama beliau. Ini menunjukkan bahawa solat wajib dilakukan dua kali tidak menjadi tidak menjadi masalah. Solat wajib dilakukan dua kali tidak menjadi masalah. Namun solat yang kedua, ya hukumnya tidak wajib. Salat yang kedua hukumnya jadi sunnah. Allah taala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita yang menyimak. Bagi ikhwah fillah jazakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung Di dilantal 0218236543. Halo dari ini dari hamba Allah, mohon nah, ingin bertanya Ustaz, patutkah ya. kita dosa kalau kita mengikuti program KD? Setiap yang bilangnya kan, bukan itu tidak terkait. Kalau ikut KD kita tidak terkait dengan baca baca berdosa itu. Baik, itu saja pertanyaannya, Ibu ya. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Tefodul Ustaz. Uh... Hukum mengikuti KB ya, hukum mengikuti KB ya pada asalnya dibolehkan selama KB tersebut ya hanya untuk mengatur jarak kelahiran ya bukan untuk menghentikan kelahiran selama KB tersebut untuk mengatur jarak kelahiran dan memang eh, alasannya adalah alasan yang diperbolehkan oleh syariat ya kalau alasannya tidak diperbolehkan oleh syariat juga tidak boleh walaupun tujuannya untuk E, mengatur jarak kelahiran, misalnya apa? misalnya ada orang yang <tuh> dia mengatur jarak kelahiran itu karena dia takut tidak mampu untuk menafkahi anaknya, ya ini bukan alasan, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin bahwa rizki setiap anak itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah <tuh> nunaruzukum wa iyakum, Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan anak-anak kalian, ya dalam ayat yang lain Nahnu nunaruzukum wa iyakum. Kamilah yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian, ya. Sehingga kalaupun misalnya ada orang ya ingin e, menjarak kelahiran anaknya, tapi niatnya salah, niatnya bertentangan dengan syariat, ya maka tidak diperbolehkan. Keh ya, harus ada dua syarat itu. E, KB-nya adalah KB untuk menjarak kelahiran atau membuat jarak kelahiran biar tidak terlalu e, dekat ya kemudian yang kedua adalah e, niatnya tidak bertentangan dengan syariat misalnya niatnya apa niatnya agar ya e, kesehatan anak benar-benar berkualitas ya misalnya agar anak bisa menyusu dua tahun penuh ya atau misalnya agar ibunya tidak terlalu berat dalam e, e, merawat anaknya ya karena kalau misalnya setiap tahun lahir ya ibu akan sangat berat untuk merawat anaknya tenaganya karena berhubungan dengan tenaga, tenaganya bukan berhubungan dengan rezeki di sini ya maka alasan-alasan yang seperti ini tidak bertentangan dengan dengan syariat ya ada yang e, beralasan bahwa kalau anaknya terlalu dekat ya untuk mendidiknya juga akan semakin berat ya memperhatikannya dalam pendidikan semakin berat ya alasan seperti ini juga diperbolehkan maksudnya tidak bertentangan dengan syariat ini Eh, eh, hukum dari KB ya apabila eh, dia eh, untuk tujuan menjarak kelahiran ya membuat jarak yang eh, eh, yang baik ya membuat jarak yang ideal antara satu kelahiran dengan kelahiran yang lainnya dan tujuannya tidak bertentangan dengan syariat ya maka KB diperbolehkan <tuh> atau KB juga diperbolehkan ketika untuk menghentikan kelahiran tapi dengan syarat bahwa kelahiran tersebut akan membahayakan ibu atau kelahiran tersebut akan membahayakan janin dan sudah dijelaskan oleh seorang dokter yang terpercaya ya maka boleh menghentikan kelahiran ketika itu ya ini eh, pengecualian ya jadi KB yang Tujuannya menghentikan kelahiran pada keadaan-keadaan tertentu diperbolehkan Ya misalnya saya sebutkan tadi Misalnya apabila dokter sudah mengatakan Jangan sampai melahirkan lagi Jangan sampai hamil lagi Karena kalau hamil lagi Bisa membahayakan nyawa ibunya Atau kalau hamil lagi Nanti anaknya yang akan eh, bahaya ya maka seperti ini ya bisa ya diputuskan untuk menghentikan kelahiran karena mudarat yang lebih besar. <tuh> Tapi apabila karena e, haid e, karena program KB tersebut haidnya terhenti, bagaimana hukumnya? Maka e, hukum haid itu bergantung dengan darah. Kita harus tahu bahwa hukum haid itu tergantung darahnya. Kalau darah ada maka haid ada. Kalau darah tidak ada maka haid tidak ada, ya. Sehingga ibadah-ibadah e, yang diharamkan ketika haid datang, ya, maka ketika haidnya tidak datang tidak diharamkan. Ya, saya memang e, pernah mendengar ya bahwa ada program KB. Yang bisa menghentikan Keluarnya darah haid yeah. Sehingga Ada beberapa jemaah haji Dan jemaah umrah yeah. Mereka <coughs> Mengikuti program KB Bukan untuk Mengatur jarak Bukan bukan untuk mengatur jarak kelahiran Tapi tujuannya adalah untuk Menghentikan darah haid Karena dia khawatir yeah. Ketika dia umrah Malah keluar darah haidnya atau datang tamu bulanannya ya sehingga dia misalnya nyunti ya. ikut KB KB suntik misalnya untuk sebulan biar selama sebulan tersebut tidak keluar darah haid bagaimana hukumnya ini ya selama tidak ada mudarat yang besar dan haidnya tidak datang benar-benar maka selama sebulan tersebut tidak haid dia boleh melakukan ibadah-ibadah yang <coughs> biasanya diharamkan ketika datang tamu bulanannya karena di sini tidak tidak datang tamu bulanannya memang tamu bulanan tersebut bisa diakhirkan ya sehingga eh, sebagian ulama ya seperti misalnya Syekh Muhammad Ibn Salih Al Tha'imin beliau menegaskan hal ini bahwa hukum haid itu tergantung darahnya kalau darahnya ada maka haid dihukumi ada kalau darahnya tidak ada maka haid dihukum hukumi tidak ada sehingga dia boleh berpuasa dia boleh menyentuh Al-Qur'an ya ketika sudah wudu ya dia boleh sholat, ya dia boleh tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya ya demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini mudah-mudahan bermanfaat baik kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dengan mudah amin amin ya rabbal alamin Sampai bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.